Teman-teman semua yang bingung mau, mau naromantan gimana ya? Mantan sekarang udah ada kuburannya. <laughs> Oh, my God. dari Kota Surabaya terima kasih